sekarang alhamdulillah bersyukurlah pada yang maha kuasa Mama... A nie, Bawa uang recehan mengejar cita-cita paling mulia Bersyukur masuk dapur rekaman